kembali dalam Kavis break dan kesempatan untuk Anda bertanya juga boleh dengan Bang Kafi di sini. 6339160 untuk Anda di Jakarta, luar Jakarta pergunakan toll free di 0810 Pas FM. Lalu SMS ya. Dengan cara ketik dulu formatnya Pas PAS lalu spasi nama kota Anda dan apa yang Anda ingin sharekan Tadi terakhir kita angkat telepon dari Pak ini Apakah pemerintah saat ini juga sedang berkelit nih dengan adanya afta? Karena ini adalah Apa awalnya dulu waktu pemerintahan presiden sebelumnya? Saya sih bilang sih enggak Soalnya kalau kita lihat uh, Kalau memang mereka berkelit gitu loh Pada tahun 2008 Di masa pemerintahan presiden yang sekarang ini gitu loh Itu mestinya tidak dilakukan early harvest program dong Tapi pada tahun 2008 itu dilakukan percepatan gitu loh mm -hmm. Kalau dianggap dianggap afta itu sangat mengganggu dan yeah. ini gitu loh mestinya kan gini perjanjian itu sebenarnya 2004 sebenarnya yeah. 2004 dan kemudian kita punya waktu sampai 2015 sebenarnya mm. gitu loh tapi dan itu tapi dilaksanakan di 2010 jadi sebenarnya kita punya waktu lebih dari cukup enam tahun cuma kita tidak melakukan apa-apa di enam tahun itu malah kita melakukan percepatan dari program itu di 2008 gitu mm. loh tidak semuanya memang tapi apa sejuruh. kita ini kategori bangsa yang malas sih bang sebenarnya Terlalu enjoy kalau saya, gitu. Kalau saya bilang bangsa yang beruntung ya. Masih beruntung ya. <S unggih> Oke kita akan telepon dulu nih. Pak Iwan Komara selamat sore. Oke okay, halo. Selamat sore. Iya ini bapak berada di lokasi di mana pak? Di tasik. Oh iya jadi attacked, ada siaran tunda gitu ya tertunda. Milita. Oke apa pertanyaan anda pak? Delay di radionya bentang Lewat telepon Iya kecilin aja radionya <guluh> Oke Aduh kayak siaran uh, di negara mana gitu ya Kalau, kalau saya menyarankan Bang, <guluh> bang siapa? Bang Kavi Pak Iwang radionya dikecilin oh, aja pak uh, Iya Iya silahkan Iya sudah sudah, sudah. Uh, Menyarankan kalau bisa maaf mendaftar jadi calon menteri nah, <laughs> supaya bisa meahankan ide-ide yang tadi uh -huh. teknik berkelit dan sebagainya karena sementara ini kita berkelitnya bukan berkelit untuk kemajuan tapi berkelit untuk kemunduran, hmm. gitu ya mohon atuh <laughs> Iya <laughs> Jadi, jadi segitu aja, Bu. Oke, terima kasih usulannya ya. Nanti Bang Kafi biar mikir. Sebenarnya dari kemarin waktu pemilu banyak undangan ya Bang jadi Menteri. Iya, cuman lu gak mau. <laughs> Goda, titaku, ha, Tidak kuat. Godaan korupsi. <laughs> Ternyata ya ada bakat juga <laughs> Terima kasih Luba, loh <laughs> <laughs> Oke okay, kita tampung ya bang usulannya ya dari Maimang ya jadi calon menteri untuk berikutnya ya hmm. Menteri ekonomi aja Ini ada SMS uh, berikutnya datang dari uh, teorida di Jakarta Apakah jurus klip pertama itu bisa diartikan begini Kalau dagang gak untung atau cuma break even lebih baik ya gak usah dagang Iya kalau kalau kita tahu kita tahu dagang kita nggak mungkin untung ya menurut saya lebih baik nggak nggak dagang gitu tapi kan berkelit ini bukan bukan seperti itu tapi ini dipakai sebagai strategi untuk menang ancang-ancang gitu ya Iya jadi jadi harus bagian dari strategi untuk menang jadi gini hmm. kalau kita mau berantem gitu loh kita jangan hanya bisa nonjok ngelasnya juga harus jago gitu. <laughs> <laughs> jangan, Nonjok nonjoklo <dulu. laughs> kalau nonjoknya bisa ngelesnya nggak bisa, nggak seimbang gitu loh. Mm, yeah, jadi ngelesnya juga harus bisa, nojoknya juga harus bisa gitu loh. Mm. Nah, ini yang yang apa yang ini. Nah, kan jadi kalau balik lagi ke tadi ya, cerita tentang bagaimana misalnya macan Asia gitu loh, macan Asia di mana uh, uh, Jepang, apa, Jepang uh, Taiwan, Korea, Korea dan Cina gitu loh ya, dengan Tiongkok gitu melakukan hal sejumlah kegiatan itu. Jadi saya teringat satu yang satu hal yang sangat interesting misalnya gini. Sejak 20 tahun yang lalu kita tuh adalah Negara yang, yang sangat dikenal dan terkenal untuk membuat jeans, hmm. gitu loh. Dan kita bisa sampai memalsukan jeans, gitu loh, di Jalan Ciamplas. Nah mestinya, gitu loh, kesempatan itu karena kita sangat piawai dan kita punya skills yang sangat tinggi, yes. gitu loh. Mestinya kita bisa dong, gitu loh, membuat jeans-jeans uh, yang premium. Yeah. Oke, okay? nah itu. Itu tidak, misalnya Sayangnya tidak. sekarang malah devaluasi menurun iya. dari itu ya, malah. Sedangkan misalnya Jepang yang yang tidak punya skills mm -hmm. dari dulu, sekarang banyak sekali Jepang itu punya brand-brand baru yang premium. Oke. Okay. Jadi itu kan berarti kita tidak memanfaatkan diri kita mm -hmm. gitu loh sebagai untuk senjata. Bruce Lee bilang begini. Pada saat Anda tidak memiliki senjata, maka tuh, seluruh diri Anda menjadi senjata. Kalau kita punya senjata, seringkali konsentrasi kita adalah di senjata, di senjata itu. Mukul pakai senjata itu, hmm. nusuk ya pakai senjata itu, ngempelang pakai senjata itu. Tapi kalau Anda tidak memiliki senjata, maka kepala Anda senjata, eh, mulut Anda senjata, gigit misalnya. Hmm. Tangan Anda senjata, kaki Anda senjata, dengkul Anda senjata, semua senjata gitu loh. Yes. nah ini ini ini yang harus dipikirkan gitu loh jadi makanya marketing berkelit itu itu maksudnya begini anda harus mengerti defense uh -huh. gitu loh anda harus mengerti defense nah defense itu bukan berarti anda harus uh, melakukan hal-hal yang Yang biasa saja, tapi termasuk ngelesnya itu Kalau diserang, hmm. menghindar, ya harus bisa gitu. Setelah tadi melakukan e, seperti wajarnya ilmu marketing ya Bang Lakukanlah diferensiasi pembeda Supaya kamu mampu memenangkan pasar e, juga e, Menembus e. pasar Gitu Ibu Teorida Jadi kalau e, bilang, kalau dagang nggak untung Ya mendingan gak usah dagang sekali nih. Jangan, e, itu kayak e, orang putus asa e, dong e, sebenarnya e, e, e. Mungkin kalo, berganti kalo, dagangannya ah. gitu Ya Nah, Ganti dagangnya apa, Bu? <laughs> Ini ada Pak Handoko uh, di Tangerang kali ya, TGR ya. Kalau semua perusahaan juga menerapkan strategi berkelit, gimana Bang? Atau bagaimana kalau malah uh, diajak join aja? Lebih cocok nggak? Uh, ya, kalau misalnya begini ya. Kalau situasinya, situasinya adalah sedemikian rupa. Di mana... Uh, Kita tidak bisa Kan ada ada pepatah yang mengatakan Kalau kita tidak bisa mengalah, mengalahkan lawan Kita ya ikut dengan lawan itu Kita menentukan keberpihakan kita Kepada lawan If you cannot join the system be, You cannot beat the system Join the system Gitu loh Jadi ya bisa aja Itu mungkin adalah salah satu dari Alternative solution gitu loh Wah wow, ini berarti Pak Handoko udah mulai agak-agak menangkap nih ya Dari uh, marketing berkelit kita Baik mitra bisnis satu sesi terakhir akan kita lewatkan Jadi untuk Anda silahkan kirim SMS-nya di 9122 dengan cara ketik pas PAS lalu spasi nama kota Anda dan apa share Anda Karena untuk lain telepon kita sudah tutup ya Dan nanti uh, di akhir sesi kita akan informasikan nama-nama siapa saja yang beruntung Untuk mendapatkan paket berupa buku yang penasaran Udah otomatis dong itu, penulisnya adalah Bang Kavi sendiri Dan juga t-shirt keren ala Kavis Break Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kavis Break